Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi azwajihi wa zurriyatihi Wa sahbihi wa man walah Amma ba'd Para jamaah, bapak ibu, rekan-rekan, adik-adik semua Rahimahkum Allah, Alhamdulillah Mari kita lanjutkan Setelah kita bersama-sama salat Isya berjamaah, takabbar Allahu minna wa minkum. Amin. Syiah Indonesia. Kita ingin mengetahui apakah Syiah Indonesia ini Syiah atau Rafidah? Syiah ataukah Rafidah? seperti yang ada di dalam hadis Nabi maupun ucapan Imam Ali radhiyallahu anhu. Mari kita lihat untuk mengukurnya dengan ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini hanya sekedar contoh ya, hanya sekedar contoh. Contoh cukup sederhana dalam menerangkan masalah Syiah. Kita tahu bahwa Orang Indonesia, Syiah di Indonesia selalu menggunakan nama Syiah dan nama Ahlul Bait. Organisasinya yang pertama Abi Alul Bait Indonesia. Yang kedua Ikatan Ahlul Bait Indonesia Ijabi. Kemudian mereka mengenalkan diri dengan Ahlul Bait, Ahlul Bait, Ahlul Bait dan mengenalkan diri dengan Syiah melalui buku yang terbaru tadi kita sudah tahu Syiah menurut Syiah. Jadi orang Syiah Indonesia membahasakan dirinya sebagai orang Syiah. Tapi kita ingin tahu yang dibawa ajarannya, keyakinannya, perjuangannya itu apa? Bedanya dengan Syiah itu zaman dulu itu apa? Kita ikuti penjelasan Al Hafid Ibnu Hajar al Asqolani, Rahmatullah. Pertama. Kata beliau as-atasayyū mahabbatu Ali wa taqdīmuhu 'ala sahābah. Yang namanya tasayyū ada tasayyū. Tasayyū itu uh, si isma uh, sementara si a adalah golongannya orangnya. Tasayyū berarti pro Ali. Tasayu artinya mahabbatu Ali mencintai Sayyidina Ali Watakdimuhu ala sahabah Dan mendahulukan Sayyidina Ali Mengunggulkan Sayyidina Ali Di atas seluruh sahabat Di atas seluruh sahabat Kalau orang mencintai Sayyidina Ali Melebihi sahabat nabi yang lain Itu namanya syiah Sebatas itu, itu namanya syiah tapi dengan catatan Masih ada catatannya apa? Selagi Yang dimaksud sahabat ini Selain Abu Bakar Umar Artinya Saidina Ali diunggulkan di atas Semua sahabat kecuali Abu Bakar Umar Itu yang dimaksud dengan si A Baik Itu peringkat pertama Peringkat kedua Famankoddamahu ala Abu Bakrin wa Umar, fahuagolin vita syui. Siapa yang mengunggulkan Ali juga di atas Abu Bakar Umar maka namanya Syiah yang gulu, Syiah yang gulat Syiah yang ekstrim. Syiah sama dengan cinta Ali. Tapi kalau mengunggulkan Ali di atas Abu Bakar Umar, maka itu Rafidi. Makanya kata beliau wayatulaku alaihi rafidiun dan disebut Rafidi. Kalau tidak mengunggulkan di atas Abu Bakar Umar, maka disebut Syi'i. Sudah Paham bedanya Jadi Ravidi itu dimulai Dari paling kecil Paling kecil Adalah meyakini Ali lebih baik Dari Abu Bakar Umar Maka itu Ravidi Sebelum itu Ali lebih baik dari semua sahabat Nah itu Syiah kalau kita tanya bagaimana dengan Abu Bakar Umar, apakah Abu Bakar Umar di atas Ali atau ke Ali di atas Abu Bakar Umar. Kalau mengatakan Ali di atas Abu Bakar Umar, maka meningkat syiah ekstrim sama dengan Rafidi. Peringkat ketiga. Fa'inin dha'fa ila dzalika sab awi tasrih bil bugad, faghalin firafat. Kalau setelah peringkat kedua tadi ditambah dengan mencela Abu Bakar, mencela Umar, atau menyatakan bencinya pada Abu Bakar Umar, maka itu namanya Golin Firrofet, Rofidoh Ekstrim. Kalau menggunakan istilah dasar Siyah, Siyah Ekstrim Ekstrim, dua kali ekstrimnya, Siyah Hulat. Hulat. Peringkat keempat Kalau meyakini Akidah roja'ah Apa akidah roja'ah Akidah roja'ah itu Yaitu mereka meyakini Sebelum hari kiamat Ketika Imam Mahdi muncul Maka para sahabat Seperti Abu Bakar, Umar, Aisyah Tolh Muawiyah, Tolh Azubair, itu akan dibangkitkan dari kubur untuk dikisos sama Imam Mahdi sebelum kiamat. Dibangkitkan dari kuburan sebelum kiamat, bukan setelah kiamat, untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya di hadapan Imam yang ke-12, Imam Mahdi, Mahdi versi Siyah. Kita alusunah punya Imam Hadis sendiri, ya, sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan khurafat. Kalau orang meyakini ini, maka kalau menggunakan istilah rofidah, rofidah ekstrim ekstrim. Kalau menggunakan istilah dasar syiah, apa? Kuadrat apa? Pangkat berapa? Syiah ekstrim ekstrim ekstrim. Itu Syiah Indonesia. Syiah Indonesia bukan nomor pertama, dua tiga empat. Mereka mengunggulkan Ali di atas Abu Bakar Umar, menyatakan benci dan melaknat Abu Bakar Umar dan meyakini Agita Raja. Baik, Cmarhamulloh, ini buku Syiah. Mari perhatikan, buku Syiah berbahasa Indonesia pohon kenabian tafsir hadis al-kisah dan solawat sa'baniya perhatikan isinya penerbit citra di halaman 43 orang yang tidak percaya dengan konsep Ali sebagai imam nomor 1 jadi kalau ahlu sunnah imam nomor 1 Abu Bakar nomor 2 Umar, nomor 3 Utsman, nomor 3 Nomor empat baru Ali. Ini kalau menurut orang si kita yang punya keyakinan begini ini, ini kafir. Kita ini kafir, karena tidak percaya dengan konsep Imam nomor satu Ali, terus Hasan Husain, terus sembilan keturunan Husain, dua belas orang. Abu Bakar, Umar, Utsman itu orang jelek, orang jahat, orang munafik, pengkhianat. Kalau kita tidak mengimani konsepsi Ahl, konsep imamah menurut Syiah, kafir. Baik, kita buktikan. Nah, orang yang begini ini, seorang yang mengkari wilayah dan imamah Ahlul Bait dan merampas hak mereka, perhatikan. Merampas hak mereka. Maka dikatakan terusnya ia tidak lagi memperoleh manfaat dari Islamnya. Dan ia adalah sama. Apakah dia masuk Islam ataukah meninggalkan Islam. Tidak ada bedanya. Pokoknya mengingkari. Imamah versi Syiah. Tidak ada gunanya dengan Islamnya. Padahal ini Islam Ahlus Sunnah. Islam yang benar. Islam orang Indonesia. Tapi beginilah. Ya. Kemudian. Dapat dianalogkan dengan apa? Seorang yang mandi untuk membersihkan dirinya, tapi ketika selesai ia tetap kotor dan najis. Baik. Berikutnya hmm, di buku ini juga diterangkan. Perhatikan ini. Kedudukan An-Nubat, Alaihis Salam, dan para imam dari garis keturunan Imam Husain, Alaihis Salam, pastinya lebih tinggi dibanding Nabi atau rasul manapun kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa setara dengan nabi kenapa lebih unggul dari nabi manapun bukan setara lo ya para imam syiah itu diatasnya para nabi dan para rasul semua kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Karena imam seperti tadi di hadis ini, karena imam wajib tidak boleh disebut imam kalau tidak maksum. Imam itu wajib maksum dan imam kedudukannya itu namanya imamah, sama dengan nabi kedudukannya itu adalah nubuah. Nubuah itu dari Allah, imamah itu dari Allah. Allahlah yang mengangkat. Dan imamah itu lebih tinggi dari nabi. Jadi seorang nabi setelah jadi nabi setelah jadi rasul baru diangkat menjadi imam. Kata mereka nabi Ibrahim itu dapat nabi dulu dapat rasul dulu setelah menjadi nabi dan rasul baru diangkat menjadi imam. Gitu. Itu pandangan keyakinan orang Syiah. Makanya imam orang Syiah ini dikultuskan setara dengan Nabi dan hadisnya mereka lebih banyak hadisnya Imam bukan hadisnya Nabi, saw. Ya ini buku Syiah berbahasa Indonesia dijual bebas ya. Jadi bukan Syiah luar negeri dan bukan Syiah masa lalu Siah Indonesia. Ini di apa namanya Terbitkan oleh Citra terbitkan oleh Citra Citra ini Alamatnya di Jakarta Sama dengan di ICC Jakarta Pusatnya SIA di Jakarta Yang langsung Dipimpin oleh Iran Perhatikan ini Masya Allah jadi orang imam itu punya dua wilayah, wilayah tasriiyah, wilayah takwiniyah. Tasriiyah itu wilayah membuat hukum mutlak, takwiniyah itu ngatur alam semesta mutlak. Itu imam keyakinan mereka tentang imam. Sudah kita lanjut aja dulu di buku yang lain. Ah ini, ini sama buku tadi. Juga di, dicetak oleh penerbit citra. Sama ya. Diterbitkan oleh citra. Syiah dalam sunnah. Mencari titik temu yang terabaikan. Ngerti maksudnya? Maksudnya begini. Syiah itu pewaris langsung nabi. Satu-satunya Islam yang sah. Di luar Islam tidak sah. Tidak? Syiah sebagai agama yang sah. Pelanjut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya kebenarannya termaktub di dalam Sun Kitab-kitab Sunnah. Jadi Kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Nasai dan seterusnya itu isinya membenarkan Siyah. Cuma disembunyikan oleh ulama-ulama ahlu Sunnah. Makanya judulnya Siyah dalam Sunnah, betul ya? Jadi Siyah itu diyakini disaksikan sebagai ahli yang benar Kebenarannya Buktinya ada di dalam kitab-kitab ahli sunnah Kenapa selama ini gak muncul Ya dihilangkan sama ulama-ulamanya yang dolim Ulama-ulamanya Yang Mengkhianati Baikah Kepada Imam Ali Makanya mencari titik temu yang terabaikan Apa isinya Perhatikan. Langsung saja Syiah itu memang kan takfiri. Syiah itu takfiri. Kalau Khawarij itu takfiri, Khawarij takfiri. Takfiri itu suka mengkafirkan orang. Maka Syiah lebih dahsyat dari takfiri dari Khawarij. Bani Umayyah kafir. Bani Umayyah kafir. Bani Umayyah itu mulai yang dipimpin oleh Sahabat Mu'awiyah r.a. Terus sampai ada Imam Umar bin Abdul Aziz. Sampai kemudian ditumbangkan oleh persengkongkolan antara Bani Abbasiyah dengan Alawiyah. Tapi kemudian setelah berhasil menumbangkan Umayyah, Alawiyah ditinggal sama Abbasiyah. Bani Umayyah adalah kafir katanya. Kemudian Bani Umayyah adalah musuh Islam. Nah, di buku Dua Pusaka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dua Pusaka Nabi Al-Qur'an dan al Bait. Nah, ini kaitannya dengan buku ini. Buku itu 400 lebih halaman. Orang Syiah mengatakan, seperti yang dikatakan di buku ini dan di buku yang lain, kalau Nabi mengatakan Tarok tu fikum amora ini lantai luma inta maksat tumbih itu tidak benar Nabi tinggalkan Quran Sunan tidak benar yang benar tarok tu yaitu kitab Allah wa itraati ahlabaiti tarok tu fikum aku tinggalkan dua perkara berat dan akhir hadis yaitu kitab Allah dan keluargaku buku ini di karang tebel khusus untuk menjelaskan itu dikatakan sebagai hadis mutawatir. Sementara hadis kitab Allah was sunati itu hadis yang maudhu' ataupun yang batil. Nah, di buku ini menjawab. Makanya saya sangat berharap sekali para takmir, para ustad bisa membacanya daripada memulai meneliti dari nol. Silakan dimanfaatkan, ya sudah saya kumpulkan di sini dari berbagai macam pandangan para ulama ahlu sunnah termasuk orang-orang yang khusus menangani masalah hadis ini sudah saya terangkan di sini dan kitabnya orang siyah mengenai Quran Al-Imran itu banyak bukan hanya ini mereka sangat perhatian sudah saya nah ini yang nulis siyah bangil ini yapi ya yang nulis ini siyah bangil si ayapi Insyaallah kalau tidak salah ini termasuk juga menantunya uh, Husain Alabsi pendiri Yapi ya pesantren Siad dipanggil di buku ini perhatikan langsung Bani Umayyah musuh Islam Muawiyah musuh Rasul, masya Allah ya. Sayyidina Muawiyah, saman lihat di gensiad.com judulnya saman klik setelah terbuka ada tulisan mencari di situ. Sama klik Muawiyah Biar nanti muncul makalah-makalah Di antaranya Muawiyah di mata orang besar Inilah Muawiyah Biar kita tahu siapa sahabat Muawiyah Radiyallahu'an Kemudian Nah buku ini Penulis yang sama di buku yang lain Perhatikan kita akan mendapatkan Hal yang luar biasa Tidak terbayangkan ya. Di buku di buku yang lain sama Ali Umar Al-Habsi Dia menulis buku di halaman langsung di halaman 121 saja. Bagaimana pandangan orang Syiah Indonesia terhadap kumpulan hadis ahlu sunnah, kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai, Buni Majah, dan seterusnya. Pandangannya apakah punya harga punya nilai? Perhatikan. Selain sebagai nasibi Urwah ibn Zubair radhiyallahu an tidak segan-segan memalsukan hadis demi pendukung paham dan aliran mendukung paham dan aliran sesatnya Urwah bin Zubair ya. ia adalah salah seorang anggota lembaga pemalsuan hadis Kalau kita di Indonesia ada lembaga penelitian ya, apa gitu kita oh, luar berarti kan luar biasa lembaga lembaga lembaga. Ini ada, ada lembaga bantuan hukum. Ini ada namanya lembaga pemalsuan hadis. Saya yakin eh, Bapak Ibu yang usianya sudah 60 tahun ya baru sekarang mendengar ada lembaga pemalsuan hadis. Itu pandangan orang Syiah. Siapa yang membuat lembaga ini? Lalu pekerjaannya apa? Siapa orangnya di dalamnya? Lembaga pemalsuan hadis kan ada, maksudnya kalau di sini kan ada lembaga, ada badan, badan pemeriksa keuangan. Ini lembaga pemalsuan hadis ternyata yang membentuk adalah Khalifah Muawiyah. Khalifah Muawiyah pada saat menjadi Khalifah membuat lembaga pemalsuan hadis. Pegawainya para sahabat dan para tabiin. Pekerjaannya memproduksi hadis Terus Konsumennya, penadanya siapa? Ya saya Bukhari, Muslim, Abu Daud Itu penadanya hadis palsu Buatan zaman Muawiyah ya, bayangkan. Bisa ketemu dengan orang siang? Bisa ketemu? Tidak ketemu Bahaya tidak? Sangat bahaya Kalau ini dikembangkan di Indonesia Ya berarti memang Sudah sesuai dengan cita-cita penjajah untuk memecah belah bangsa Indonesia. Biar pengalaman yang terjadi di luar negeri bisa diulangi di Indonesia. Ya di Lebanon, di Suria, di Irak, di Iran, di Yaman, di Bahrain. Orang kafir tahu bagaimana cara memakan bangsa Indonesia atau bangsa Islam. Ditanam virus, ditanam virus. Biar dikerogoti dari dalam ya Bukan hanya perangkar PDW Virus itu juga dijucu Dikasih Kasih uang, kasih pelatihan Kasih senjata Habis itu dikeruk kekayaannya Politiknya dikuasai, budaya Semua dikuasai SD, eh, SDA-nya dikuasai Kalau ini dibiarkan Ya jangan menyesal Mungkin bukan di usia kita Di usia anak-anak kita Na'udhu bila min dalik baru akan terasa ya akibatnya yang sangat sengsara. Cuma rahimullah jadi kurang aja. Kalau orang punya keyakinan seperti ini, apa manfaat kita kemudian bersatu padu, rangkurangkulan? Mereka mengajak, ayo mari kita sekarang rukun ya kita sesama bangsa Indonesia, mari kita toleran, kita anti ekstrim. Tapi ini keyakinannya dalam benaknya inti ini. Kafir anaknya para pengkhianat Bangsat ya. Najis Kalau itu pihakirannya Apa manfaat Hanya orang yang bodoh Yang mau Diajak bersanding Bersatu, berdamai Jamar Rahimullah Baik Ini buku Kolbun Salim Buku untuk anak SD Orang siah Menghususkan puluhan buku yang saya tahu 27 judul khusus untuk anak SD dan ya seperti ini seperti ini buku-buku kecil untuk anak SD ini yang judulnya kisah, -kisah ajaib ada kolbun salim ada dosa-dosa besar ada yang lain nanti kisah-kisah Nahjul Balagoh. ya. Oh luar biasa. Gencarnya untuk mensyahahkan anak SD. Dan yang lebih yang yang sangat mem memprihatinkan ditulis di belakang atau di dalamnya juga. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Dengan cuma satu nomor Satu tahun Tapi puluhan buku yang keluar Ayah. Apa isi buku ini Isinya Pemimpinan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah adalah kepemimpinan yang zalim. Dia enggak berani. Kenapa zalim? Kita bertanya. Kenapa zalim? Karena memusuhi Ahlul Bait dan merampas haknya Ahlul Bait. Seharusnya yang menjadi imam dan khalifah itu Ahlul Bait, tapi kenapa? Kok mereka yang merampok? Lalu mereka memusuhi Imam Husain dan seterusnya. Kalau mereka berani mengatakan bani Umayyah dan Abu Sayyid sallallahu Sebenarnya, sebenarnya aslinya mereka mau mengatakan khalifah Abu Bakar, khalifah Umar, khalifah Utsman zalim. Karena ngerampok. Nanti diterangkan di sini, di buku ini ya ada, tak tunjukkan nanti alamanya Kita lanjut. Sampai di situ unda, zalim di situ luar biasa. Perhatikan Ringkasannya dari halaman sekian sampai 30 orang yang mencintai pemimpin zalim Bani Umayyah kan kita masih mengakui sahabat Muawiyah, sahabat Muawiyah radhiyallahu an ya Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, Bani Abbasiyah, Khalifah Harun ar radhiyallahu rahimahullah. Harun ar itu orang hebat. Tapi ditulis oleh Al-Asfahani orang Syiah sebuah buku khusus namanya Al-Agoni digambarkan Harun Rosid orang yang jelek dan fasik. Sekali lagi penulisnya orang Syiah, banyak kepalsuan kepalsuan. Apa kata dia? Orang yang mencintai pemimpin Zolim Bani Abbas Ibn Umayyah maka akan membenci pemimpin yang hak mengingkari pemimpin Alulbed. Nah, kalau sudah mencintai pemimpin Zolim dan mengingkari pemimpin ahlul bet. Maka kafir musyrik. Ini sudah anak kecil diajari begitu doktrinnya. Ini mengkafirkan ahlu sunnah semua. Perhatikan. E, berikutnya. Ya Kita ambil yang berkaitan dengan masalah imam-imam Ini bukunya. 560 hadis Dari 14 manusia suci Sudah paham ya 14 manusia maksum Nabi Muhammad Sayyidah Fatimah Ditambah Imam 12 Maka Semua ucapan Perbuatan Imam 12 Adalah hadis Sehingga hadis kita dan Orang syia gak ketemu gak sama kalau kita namanya hadis itu ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi. Tapi orang Syaunda oh, ucapan, perbuatan, ketetapan maksum. Nabi maksum, Fatimah maksum, semua anaknya, suaminya maksum, anaknya maksum, sampai Imam Mahdi maksum. Itu semuanya adalah hadis. Makanya hadis mereka tidak ada yang sambung sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup mandek di situ aja. Dan kebanyakan tanpa sanad, ya. Tapi apa isinya buku ini? Perhatikan sahabat Tolha, Tolha Zubair di halaman 50, Tolha Zubair, Muawiyah, Aisyah, memerangi Imam Ali. Saya main tahu kata-kata memerangi Imam Ali. Memerangi Imam Ali sama dengan hukumnya kafir, karena Imam Ali itu sama dengan Nabi. Memerangi Ali sama dengan memerangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukumnya sama. Abu Lahab memerangi Nabi, kemudian Tolha, Zubair, Muawiyah, Aisyah memerangi Imam Ali. sama. Sama persis. Hukumnya sama. Termaktub, termaktub di buku-buku mereka. Ya, termasuk omongan Khomeini, ya. Dan Muawiyah merongrong negara yang sah. Saman tahu Tolha itu wajib kita yakini beliau ahli surga. Karena Nabi mengatakan Tolha fil jannah. Zubair fil jannah itu akidah Ahlussunnah. Aisyah, istri Nabi, istri Nabi di dunia dan di surga, itu keyakinan kita. Sahabat Muawiyah, sahabat baik, sahabat besar, punya jasa besar, 40 tahun memimpin umat Islam dengan adil, 20 tahun gubernur, 20 tahun khalifah. Baik. Kita singkat saja. Hmm. Islamnya Muawiyah bukan Islamnya Muhammad. Eh, bahasa, iya eh, bahasa, bahasa aslinya di buku itu. Ya bagaimana? Begitu mereka ngajak toleran, toleran model yang mana gitu kan? Minta bersatu. Perhatikan ini, di halaman 212 di buku ini. Ya? Ini juga si Ahyapi Ini si Abangil Ya, Rukun Islam yang terbesar Adalah al-wilayah Meyakini Ashadu anna aliyan Waliyullah Aku meyakini Ali adalah Wali Allah Syahadat Itu syahadat rukun Islam terbesar Jadi rukun Islamnya Sholat zakat puasa haji wilayah. Walam yunada bi syai'in afdal min wilayah. Jadi wilayah. Itu di sini, sebutkan rokon Islam halaman 212. Dan itu ada videonya. Baik, kita lanjutkan aja, enggak usah nyetel video. Nanti enggak sampai. Di halaman 214 tidak tahu tidak mengakui imam syiah adalah kafir siapa ingin tahu orang kafir ya sampaikan-sampaikan ini kita semua ini samaan percaya enggak dengan konsep imamah orang syiah nabi mengangkat imam ali sebagai khalifah di Ghadir khum semua sahabat membaikat tapi begitu nabi wafat semuanya berkhianat dirampas Dirampas hak imamah diberikan kepada Abu Bakar dikhianati wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu konsep imamahnya orang Shia maka imam pertama Ali. Samaan percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Dengan konsep ini percaya? Kafir. Samaan pilih mana? Tidak percaya atau kafir, kata orang Syiah kafir sampai tidak percaya konsep, si... jadi tidak tahu Imam Syiah atau tidak mengetahui, tidak mengakui Imam Syiah satu atau dua belasnya kafir. Saya tidak bicara di video orang Syiah luar negeri, ini Syiah Indonesia, Syiah Yapi, ya. Perhatikan ini, ini aktivis syiah Surabaya. Tadi sudah kita katakan, kalau kembali ke hadis Nabi, ya, ke hadis Nabi saw, suka eh, menjadikan siarnya cinta halul pet, mengatakan sebagai Syiah halul pet, tapi mencaci maki Abu Bakar Umar. Nah, mereka sering mencaci maki. Aubakaruma para sahabat. Tapi yang paling sering itu Muawiyah. Muawiyah ini langganan. Muawiyah ini dikatakan sebagai e, pintu pintu sahabat. Kalau pintunya sudah didobrak maka sahabatnya semuanya akan terkena. Sehingga yang menjadi e, tamengnya, bempernya ini adalah sahabat Muawiyah radiallahu. Bagaimana dia hulu mencintai Alul Baqarah dengan hulu. Lalu membenci sahabat dengan sebenci-bencinya dan melaknat Perhatikan, dengarkan ucapannya Sama seperti sehelai kertas ini Dia tidak memiliki nilai dan makna apapun Sehingga seseorang bebas untuk Kultus kepada Imam Ahlul Bed, Imam Hussein itu Imam kami, Imam kita Ahlu Sunnah. Kita yakin seperti yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Imam Hasan dan Imam Hussein adalah pemimpin pemuda Ahli Surga. Sebagaimana kami Ahlu Sunnah Mengimani mengiakan mengimani Umar dan Abu Bakar adalah pemimpin uh, pemimpin. Manusia-manusia dewasa ahli surga Kalau pemimpin pemudanya adalah Imam Hasan dan Hussein Di sini dia mengatakan Imam Hussein Kalau kertas itu putih Tidak ada apa-apanya Ya sudah enggak ada nilainya Tapi begitu ditulis al Husain, Begitu saja Itu suci Tidak boleh disentuh kecuali dengan wudu. Dan menyebut Hussein alaihi salam Begitulah menyebut Muawiyah Alaihi lakna wal azab alalim Mu'awiyah semoga dilaknat Dan diazab dengan azab pedih Itu orang syia Orang syia itu mesti dua agamanya Itu namanya Yang pertama walak Walak itu cinta pada ahlul baik dengan cara salah Yang kedua barok Barok itu berlepas diri dari musuh ahlul baik Wajib dinyatakan kebenjanya Yang paling sering Mu'awiyah Kemudian Aisyah Hafsa Tolha Zubair. Kemudian Abu Bakar, Umar. Taib, Jamarahulol. Ndar, sebelum nah, ini e... di buku ini. Jadi kebanyakan saya terangkan ada semua di sini. Makanya saya berharap ngaji bukan hanya ngaji malam ini. Kalau bisa e... bisa membawa buku-buku ini kemudian dibaca. Lebih-lebih para ustaznya dan takmirnya, khotib-khotibnya supaya menyampaikan di masjid-masjid bagus. Ya di buku Majelis Ulama Indonesia ini diterangkan dikutip dari kitab kecuali Ali kecuali Ali jadi semua sahabat itu ireng beteng guys nah, yang bercahaya cuma satu sahaja Ali aja kan nah, kecuali Ali dia di, di situ dikatakan Abbas Rois Kermani mengatakan Abu Bakar dan Umar adalah iblis. Ini buku Siyah berbahasa Indonesia. Apa? Kalau bukan Profido gulat-gulat-gulat, tapi ngaku ahlul bed, ngaku Siyah. Maka kebanyakan orang-orang yang kepencut karena nggak paham, nggak paham. Mukanya manis kata Sayyidina Kata Imam Syafiq Rahimullah Orang yang paling Berani berdusta Berani bersaksi dusta Ya orang syiah Makanya jangan percaya Orang syiah itu hukum aslinya pendusta Sampai ada bukti benar Seperti iblis Hukum aslinya pendusta Sampai bukti benar Jangan dibalik Hukum aslinya baik-baik Kecuali ada bukti kalau jahat oh, Kalau alih sampai Apa boleh Saman katakan eh, ya, Tadi kan sudah Masalah Iblis atau setan ya, Atau jin Jadi setan Setan hukumnya baik Sampai ada bukti kalau dia Tidak baik ya, Kebalik Setan itu jelek. Pendusta sampai ada bukti dia ngomong jujur sama dengan komunis, ateis yang anti Tuhan, anti Tuhan jangan-jangan bilang loh ateis kan ada yang baik dimana-mana ya begitu ada pengecualian orang dimanapun ada yang baik ada yang buruk tapi sama nol lihat, dasarnya itu baik apa dasarnya buruk. Gitu. Kalau ateis anti Tuhan dasarnya buruk Orang ateis itu jelek Kan itu Berbahaya Sampai ada bukti Kalau tidak berbahaya Jangan dibalik orang Mereka kan ada yang baik Ada yang baik kemudian dijeneralisir Mereka sama dengan baik Si A kan ada yang baik Lalu dijeneralisir menjadi Semua si A baik Taib Berikutnya ini buku istrinya Jalaluddin Rahmat 40 Masalah Syiah Emilia Renita Yang mematah buku majelis uh, Majelis ulama Indonesia ya. Dia mengatakan Syiah melaknat orang yang dilaknat Fatimah Jelas Buku Bahasa Indonesia oleh pemimpin Syiah wanita Indonesia Syiah itu pekerjaannya melaknat orang yang dilaknat Fatimah hanya tinggal mencari siapa yang dilaknat Fatimah ini. Supaya lebih teknis. kan itu lah. Biar kalau ibadah itu jelas. Ibadah kan harus jelas. Ini ada di buku Emilia. Ternyata diterangkan oleh suaminya sendiri. Jalaluddin Rahmat. Di dalam buku. Meraih cinta ilahi. Meraih cinta ilahi. Belajar menjadi kekasih Allah. Jadi kalau ingin menjadi wali. Maka wiritannya adalah. Melaknat Abu Bakar Umar. Itu wiritan untuk jadi wali si'ah Yang dilaknat Fatimah adalah Abu Bakar Umar kata Di buku Jaladrin Sudah tahu si'ah Indonesia siapa ah Bahaya apa tidak? Jamar Alhamdulillah kiranya Cukup e, Masalah ritual Banyak ya di mana mana sudah si'ah semakin berani e, Saya hanya ingin CR si ah. segara selingan sebelum pertanyaan biar tahu nilai kerendahan dan siriknya orang si ah. A. Ya. Perhatikan ngesot-ngesotnya itu sampai kesurupan. Sambil manggil-manggil Yahusan, Yahusan, ya Zainab, ya Zainab. Ya. Termasuk proses seperti ini itu Jamai menuju kuburan Jadi ke kuburan imam-imam yang diselusirkan Imam Ali, Imam Hussein Itu begini Tidak boleh berdiri kecuali ketika sudah Nyampe mentok di kuburannya Sambil istighosah Minta tolong kepada Selalu manggil-manggil Minta tolong kepada Imam-imam e, tersebut Terus ya Nah kisah-kisah ajaib ini semua isinya adalah mengajari anak-anak kalau minta tolong supaya cepat gancos peleng. Minta apa saja sudah, mintanya kepada imam syiah. Itu kalau ajarannya seperti ini. Baik ini panjang ya Tidak bisa terus-terusan Panjang e, Baik Kalau di kuburannya seperti ini Nah ini jamaah ke kuburan Sambil mengatakan Wahai Imam Ali Kabulkan hajat kami ya? Jangan engkau tolak Jangan engkau apa jangan engkau kecewakan hamba-hambamu Abiduq ya Ali Baik yes. Cukup InsyaAllah waktunya seperti yang diumumkan oleh moderator Demikian materi yang disampaikan oleh Ustaz Agus Asyar Abbaswari Dan masih ada waktu bagi jamaah ingin bertanya Maka silakan ditulis pada kertas Kemudian diserahkan ke panitia Karena bagi jamaah yang yang membutuhkan buku panduan MUI Mengenal dan mewaspah dari penyimpangan Syiah di Indonesia Nanti dapat menghubungi panitia yang ruangannya di Sebelah Selatan Masjid Ini ritual di Malang Orang Malang Ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ee, Barakallahu wabarakatuh Afwan Sejak mengenal siah dari media sosial Dan juga peristiwa yang Terjadi di suriah Utamanya Saya merasakan kehidupan yang tidak tenang Seakan-akan tragedi suriah Na'udzubillah min dalik Bukan tidak mungkin Terjadi di Indonesia Saya sangat khawatir Eh Apalagi jika memikirkan masa-masa yang akan dihadapi anak-anak yang sekarang masih kecil Mohon nasihatnya Jamar ya. Selalu penyesalan itu mesti di belakang 150 tahun yang lalu Sudah diperingatkan oleh orang-orang yang mengerti dan itu diabadikan sampai sekarang ada tulisannya bahawa negara-negara barat akan mengintervensi dan menjajah negara-negara Islam dengan cara macam-macam ada yang katanya ingin mendidik kehidupan yang toleran ada yang ingin untuk membina negara demokrasi, ada yang uh, masuk dari pintu untuk ham dan lain sebagainya. Jadi luar biasa, 150 tahun sudah diberingatkan rinci dan terjadi betul, terjadi betul. Nah, tadi ini lebih jauh lagi, 1.400 tahun yang lalu sudah diberingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan oleh uh, Imam Ali radhiyallahu an, mengenai sikap kita harus keras dan di negara-negara yang alus yang tidak ada siyahnya seharusnya kita tidak mau menerima dan ini sebenarnya selain melaksanakan wasiat Nabi saw, juga unsur keadilan karena di Iran, Iran yang mayoritas Syiah Negara militer Iran Itu Ahlu Sunnah tidak punya Ahlu Sunnah ditindas Di ibu kota Teheran Umat Islam jumlahnya Tersisa lebih dari 1 juta Tidak punya masjid Tidak ada jumatan Karena orang Syiah punya keyakinan Tidak wajib jumatan Sampai Imam Mahdi muncul Makanya tidak boleh Orang Ahlu Sunnah punya masjid dan itu keputusan pemerintah tertinggi Iran. Kita buktikan ada bukti. Disilakan dengan Syiah ada sampai 10 bukti yang tidak terbantahkan, Insya Allah. Jadi begitu kejamnya mereka dengan Alusuna. Nah sementara mereka minta di negeri kita di mana-mana supaya Syiah diterima, diterima, diterima ya merupakan satu kecerdikan bagi mereka dan kebodohan bagi kita kalau kita manut terus nah ini kondisi seperti ini kalau dibiarkan terus khususnya di daerah kita tidak bersatu seluruh ahlu sunnah baik nu NO muhammadiyah irsat persis ya Uh, yang ikhwan muslimin, yang apa saja yang semua ahlu sunnah yang punya keimanan dengan Al-Quran, sunnah dan ijma sahabat mencintai Khulafu Rasidin panutannya Khulafu Rasidin yang 4 ya, selama ahlu sunnah semua ini tidak bersatu padu baik rakyatnya, ulamanya atau umaroknya tidak bersatu padu membendung pemikiran-pemikiran yang ekstrim, yang menanamkan kebencian dan mengancam persatuan, ya nanti di kota kita akan terjadi konflik seperti di Sampang, seperti di Jember. Nah mumpung itu belum muncul di sini bom waktunya, ya jangan diterima. Apalagi kita di Jawa Timur. Di Jawa Timur, sudah ada gubernur ya sudah, ada peraturan, ya. sudah ada peraturan Gubernur Jawa Timur, ya. di sini ada ada empat unsur diantaranya peraturan Gubernur Jawa Timur mengamanahkan kepada semua aparat, ya dan jajarannya untuk tidak memberi ruang untuk mewaspadai perkembangan aliran syiah. Tidak boleh berkembang di wilayah Indonesia. Ada fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Lalu ada peraturan Gubernur Jawa Timur. Lalu ada keputusan Pengadilan Negeri Sampang dinyatakan eh, Tajul Muluk sesat, mengajarkan sesat. Ada berapa 12 lebih ya unsur sesatnya. Sudah dibuktikan. Lalu divonis dua tahun. Lalu naik banding ke pengadilan tinggi di Surabaya. divonis Fonis dua tahun jadi empat tahun. Tambah lagi dua tahun. Lalu naik banding kasasi dan ditolak oleh mahkamah agung. Itu sudah menjadi fakta hukum di negara Indonesia. Nah jangan sampai itu kemudian dianggap semuanya tidak ada maknanya. Fatwa MUI tidak ada maknanya. Peraturan gubernur tidak ada maknanya. Kemudian fakta hukum mulai pengadilan tinggi sampai kasasi mahkamah. Ya, itu tidak ada maknanya. Itu keliru kita. Maka daerah kita akan terancam di masa depan, terjadi konflik berdarah. Karena tidak mungkin orang yang meyakini Aisyah Ummul Mukminin disuruh menerima merangkul orang yang punya keyakinan dan mulutnya selalu mengatakan Aisyah Ummul Kafirin. Tidak mungkin bisa ketemu. Kecuali bentrok. Atau kecuali salah satu murtad atau salah satu taubat. Kalau ikut ahlu suna, ya taubat. Menjadi agama yang cinta dan persatuan. Tapi kalau semua ikut sia jadi sesat semua. Rukun setelah menjadi sia semua. Tapi apa maknanya kalau dia murtad? Membenci Abu Bakar Umar. Membenci Sayyidah Aisyah menolak hadis-hadis, merendahkan para ulama Imam Syafi'i, Imam Bukhari dan lain sebagainya. Taib jadi itu, nasihat saya, mari kita perhatian semuanya untuk anak kita yang punya masjid, masjid kita perhatikan selalu ada pencerahan yang baik tentang wajib mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu adalah harga mati. Itu akidah. Mereka semua ahli surga. Siapa yang mengatakan membenci mereka, ya bukan sudah keluar dari kesunahan Keluar dari Islam Kalau membenci Abu Bakar Umar Melanat Abu Bakar Umar Justru Nabi memerintahkan kita ikut Abu Bakar Umar Kok malah dicacimati Baik. Jamar Alhamdulillah Ada yang lain Silakan. Dalam buku putih matahari Ada klaim Imam Ashokani Penulis kitab Nilo Atar adalah Syiah. Bagaimana kebenarannya? Ya, buku ngawur. Buku putih memang pengawuran Semua dicatut untuk menguntungkan dirinya. Imam Asy-Syaukani itu berangkat dari Syi'ah Zaidiyah. Syi'ah Zaidiyah itu hukumnya kafir menurut menurut Syi'ah Rafidhah. Syi'ah Imam 12. Karena Syi'ah Zaidiyah tidak percaya dengan dengan Si A 12, dengan Imam 12, dan Si Aziziah itu mencintai Abu Bakar Umar, mencintai Abu Bakar Umar, mengakui keabsahan Khalifah Abu Bakar Umar. Karena itu ditolak sama Si A, Imamnya. Kemudian Imam Sa'ukani setelah menjadi Mujtahid, ya belajar terus menjadi Mujtahid, Mujtahid yang Ahlu Sunnah. Sudah banyak ter... Mengambil hidayah Dari kitab-kitab ahlu sunnah Begitu pula Imam As-Sonani Ada perawi hadis di Bukhari Dan di sahih muslim Yang diklaim sebagai siah Itu sudah saya terangkan Silakan Dibaca Di gen siah Judulnya eh, di Ini Ini kan secing ini ya. Secing ini saya mentulis Judulnya ditulis uh, Masukan untuk Habib Rizik gitu. Itu ada Masukan satu, masukan dua, masukan tiga Ada penjelasan Panjang lebar Cukup insyaallah mengenai Para perawi yang diklaim Syiah Di Sahih Bukhari muslim Syiah yang dimaksud Menurut peringkat empat tadi itu Masih peringkat pertama Gitu ya bukan peringkat kedua, ketiga apalagi keempat. Baik. Kemudian Pernah saya lihat e, ritual Syiah di situ hanya sebagian sedang yang lain atau pemimpin mereka hanya duduk-duduk melihat. Tolong dijelaskan. Sebenarnya Peristiwa-peristiwa seperti ini Ritual Asuro Arba'in Itu bid'ahnya orang siah Sehingga banyak sekali imam-imam siah sendiri Entah karena malu Atau bagaimana Atau memang sudah mengetahui kebenaran Mereka Menyatakan berlepas diri Itu semuanya adalah bid'ah Itu ulama-ulama siah sendiri Tapi kalau siah di Indonesia Termasuk Sampai batas tertentu yang mengimani ini. Dan bahkan ada buku. Judulnya. Lupa gak saya bawa. Judulnya. Menangislah. Wah luar biasa. Ya orang itu disuruh. Jadi agama orang Syiah itu. Satu melaknat. Melaknat Abu Bakar Umar. Aisyah Hafsotol Hazuber. Itu lebih afdol. Pahalanya daripada bersalawat. Kepada Nabi SAW. Jadi itu panjang kalau bahas itu. Itu ibadahnya melaknat. Salat melaknat, pesta melaknat, ya. E apa? Semua tindakannya sifatnya melaknat. Kemudian selain melaknat, menangis, meratap. Menangis meratap, membuat hadis-hadis palsu ketika Imam Husain meninggal, langit menurun turun hujan darah sekian hari lamanya langit ikut ikut menangis batu-batu kalau dibuka di bawahnya ada darah semuanya ikut menangis itu macam-macam ya macam-macam apa yang nggak ada di dalam orang uh, si A ya terus ada lagi satu fenomena orang tapi yang bukan khususnya bid'ahnya ini ini mari eh, coba sekarang Kita saksikan bersama Kita saksikan bersama eh, Di India Sampai sebatas apa Sampai seperti apa kalau di India Kita ingin tahu ya Sampai seperti apa Seperti ini Ini di India, di India kelas tinggi di India ya. Yang enggak kuat jangan melihat ya ini agama sadis terhadap dirinya sadis teman-temannya sadis apalagi kalau ketemu ahlu sunnah orang sudah mulai kecil diajari begini kira-kira dijadikan apa ahlu sunnah ya. sadis sadis Baik. Terus... Lagi... Sudah ya, kalau saya lihat ya. Nah, baik selain darah apa, selain darah, selain darah apa ritualnya? Ada nangis, ada darah. Kita ingin tahu. Selain darah hanya ada dalam dunia sia. Selain agama sih, anda ada. Ya masker, lulur, lulur suci. Ini ritual Asyura ya. Ini ini dasarnya di kitab mereka. Di kitab Anwarul Wilayah. Di sana diterangkan dasar hukumnya. Apa itu mana? Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, ini semuanya ya, kotoran Imam. Jalan masuk surga. Silakan dilihat di gensi.com juga dilihat Kotoran imam atau diketik ya. Baik Kita ingin tahu yang lain seperti apa Selain darah Selain najis Kita ingin tahu ritualnya orang sia Baik Kita ini dulu Mereka pesta Pesta macam-macam Pestanya pesta melaknat Pesta Tasakuran ya, Langsung aja Pesta Tasakuran Saidah Aisyah Masuk neraka selama-lamanya Jadi ini peringatan Masuknya Aisyah Ke neraka Ini tiap tahun setiap malam 17 Ramadan. Ya. ya. Dan ini panjang, ini sudah saya terjemah ya. Jadi di sini dikatakan Aisyah umul kafirin. Wanita busuk, khabits, pembunuh nabi. Jadi mereka nyebut Aisyah itu pembunuh nabi sallallahu Baik, kita ingin perkembangannya Dua tahun berikutnya Membuat pesta seperti apa Lebih maju Perhatikan pestanya Lagunya ini tulisannya Asyia Finar Asya Finar, Aisyah Finar, Aisyah di neraka. Itu lagunya dan ini mereka berhari raya pesta. Ya di apa nanya, di menaikkan dengan balon. Tulisan itu ya. Samen bisa membiarkan orang Syiah berkembang di Indonesia di Madiun? Kepingin anak cucu kita seperti ini ataukah akan bentrok dengan orang seperti? Ini? Nah, bukan hanya orang dewasa, anak-anak kecil juga perhatikan, mulai kecil sudah dididik. Insya Allah. Cemaskan Rabbul itu sebagainya. Jadi nasihatnya, mari kita peduli mulai sekarang. Kalau kita tidak ingin menyesal di kemudian hari. Atau ini apa ini? Ini pesta laknat mungkin ya? Oh ya, ini yang lain lagi. Ini para ulama-ulamanya pesta laknat. Jadi, bikin kue, kemudian dimakan semuanya berdoa. Ya, ya Allah laknatilah bukar, laknatilah na Umar, la tus gitu sambil makan, melaknat melaknat pelahanat karena itu jalan masuk surga. Jalan masuk surga itu melaknat. Nah, termasuk orang-orang inilah yang e, mengusulkan supaya Ka'bah itu di Mekah Medina supaya diurus sama PBB saja. Ya supaya dicabut dari Kerajaan Saudi Arabia. An ya tapi yesitelah. Ini panjang sama ya ucapannya jelas gamblang tanpa takwil. Uh, saya sebenarnya ingin dihapus. Ya, Taib yang lain. Apakah Si A di Indonesia itu sama dengan Si A-nya di Suriah Yaman? Apakah Si A itu satu komando pemahaman ataukah ya? Orang Si A itu banyak, orangnya banyak, macam-macam organisasinya banyak macam-macam marjaknya, marjak taklid itu jadi orang Si A itu agamanya taklid, ulama yang berhak untuk ditakliti namanya marja marja itu bukannya ditakliti fatwanya tetapi humus 20% zakatnya itu wajib diserahkan ke marja sehingga di dalam siya itu sering ada benturan antara satu marja dengan marja yang lain ada marja Lebanon, ada marja najaf, irak ada marja kum, iran ya, ada marja afghanistan gitu kan Nah tetapi Meskipun mereka punya perbedaan-perbedaan Termasuk di Indonesia ada abi Itu khusus ormas untuk orang Arab Syiah Arab Ijabi untuk Ormas Syiah non Arab Kan seolah ada pergesekan Di situ ada ijabi ada abi ya Tapi mereka satu Dalam hal Menghadapi ahlu sunnah sama Di mana-mana Di Iraq, di Suriah sama mereka kadang saling mengkafirkan. Seperti Hasan Nasrullah, Yasir Habib. Tapi ketika menghadapi Ahlu Sunnah di Irak, di Suriah. Sama, saling mendoakan, saling mendukung. Sama. Jadi kalau buku ini mengatakan. Sia itu macam-macam ada yang ekstrim, ada yang toleran. Dia mengaku toleran. Sama. Kalau mau pemilu mendukung. Eh, katalah orang Sia supaya jadi apa gitu sama enggak ada bedanya mau si a yang keras mau si a yang lembek sama kepentingannya sama mereka adalah beruhuah jadi orang syiah itu ya sama basar Asad itu kafir nusairiyah menurut syiah rafidah iran iraq hasan nasullah itu libanon tapi karena berhadapan dengan, dengan al-sunnah maka basar Asad di dukung begitu loh ya jadi jangan mudah dikelabui orang sih ada yang baik betul kalau bilang orang sih ada yang baik berarti hukum asal orang sih itu jelek kan begitu kemudian ada oknum-oknum yang baik tapi perlu diingat orang baik-baik pun kalau ada masalah akan pro orang sih ah yang lain, orang siah yang ekstrim sekalipun, itu yang akan di, dipilih baik, uh, jamar hangullah demikian siah dengan yang di luar sama dengan yang di Iran sama, buktinya sekarang 7000 mahasiswa Indonesia di Iran sama bisa bayangkan ketika mereka pulang 7000 ini, menjadi pemimpin, akan menjadi agennya siapa? agennya Iran terus, mereka menjadi pemimpin Baru pemimpinnya tujuh ribu lah umatnya berapa? Jadi ancaman terhadap kita ini besar. Itu yang sekolah, yang latihan militer, latihan Lebanon, Badan Intelijen Indonesia, ya, menginformasikan bahwa si Anjember, jadi salah seorang petinggi BIN, menginformasikan bahwa si Anjember itu mengirimkan kader-kadernya untuk dijadikan sebagai sniper-sniper unggulan latihan di markas Hizbullah Lebanon. Lebanon. Ya. Jadi bukan bukan hal yang remeh. Yang kita sampaikan hanya sebagian kecil saja kaitannya dengan prinsip-prinsip agama yang enggak mungkin bisa ketemu yang dari situ kita sudah tahu ancamannya besar sama dengan yang di e, yaman, di yaman itu asalnya Zaidiyah, lalu diambil pimpinannya oleh orang syiah dimuliakan di iran tinggal 7 tahun di iran dikembalikan, sudah jadi imamnya dikasih terus senjata memainkan peran melakukan pengkhianatan-pengkhianatan bisa menguasai negara, negara dalam negara persis pengalaman Hizbullah Lebanon diterapkan di Iran. Hizbullah itu partai tapi menjadi negara, lebih kuasa daripada negara. Khuziun itu milisnya bersenjata tetapi lebih berkuasa daripada negara Iran. Dan itu pengalaman zaman Bani Buwaih pada masa eh, dinasti Abbasiyah Bani Buwai itu begitu. Yang berkuasa itu Bani Buwai. khalifanya kholifah Bani Abasyah. Tapi sebenarnya yang mengatur negara. Bani Buwai. Jadi muncul negara dalam negara. Ya, negara dalam negara. Taib. Yang sudah masuk. Insya Allah sudah terjawab semuanya. Kiranya cukup. E, sekali lagi. Nasihat saya. Oh ya bentar. Ini... Barangkali ada Coba ya Bentar e, Tolong Dijamkan bersama nah. Baik Kiranya mungkin sudah dari saya Jemaat sekarang Terima kasih Alhamdulillah kita sudah bertemu Terima kasih kepada para takmir Kepada teman-teman di Madiun Mudah-mudahan Pertemuan yang membawa keberkahan, ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita semua, keluarga, masyarakat kita dengan hidayah tetap sunnah, wafat ya dalam keadaan muslim tanpa kesesatan baik oleh orang sia, liberal, ahmadiyah atau yang lain, sesuai dengan cita-cita kita dan perintah Allah wa la tamutuna ilawantum muslimun dan semoga dihindarkan dari perpecahan, dari konflik dan dari e, fitnah yang merugikan umat Islam dan bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri kajian kita malam hari ini. Saya akhiri wabillahi taufik hidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.